Halo selamat siang Pak Kris Ya silakan Pak Kris Pak kita Indonesia nih Pak kalau nggak bikin amburadul Memang nggak seru Pak Masa PLN punya subsidi sekian puluh triliun Punya duit sekian ratus triliun Nggak mampu beli trafo cadangan Standbyin aja kebutuhannya berapa kan bisa dibeli sebelum, sebelum terjadi kebakar atau rusak atau apa Itu kerjaan amatir itu semua Pak Diganti ya semua, Pak. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Pak k r i s Pak Dali, selamat siang. Halo,、Salam. Pak Dali. Salim. Pak Dali? Salim, Salim, Pak. Oh y a Pak Salim. Selamat siang. Silakan, Pak. Pak. Pak. Jadi begini, Pak. Ini sebetulnya masalahnya kurang siap a j a semua. Tidak karena proses s t a n d a r itu menjadi lambat. Tidak. Tetapi semuanya itu bisa cepat. Kalau memang d i a n t i s i p a s i dengan cepat. a l a a h n itu sebetulnya harus sudah siap dari jauh-jauh hari. Sekarang kalau begini, main salah-salahan. Itu k a n kayak anak kecil, Pak. Terima kasih, ya. Ya, baik. Terima kasih, Pak Salim. Pak Robin, selamat siang. Halo, selamat siang. s i l a k a n Pak Robin dengan komentarnya. Iya, menurut saya sih, dari awalnya harusnya itu disiapkannya untuk stoknya, karena tidak jadi tidak memakan waktu yang lama. Tapi ada yang statement bikin membingungkan dari di luar PLN tadi pada hal itu, ya. Ya. Di awal mengatakan bahwa dia tidak berani ambil resiko Tapi di akhir mengatakan bahwa Dia rela untuk dipenjara Itu Dua statement yang berbeda sangat Menurut saya Ya itu saja Pak Robin Iya i Terima u t kasih、Terima. Pak Robin atas waktunya Pak Herman selamat siang Selamat siang Pak s i l a k a n Pak Herman Menurut saya kenapa hal ini bisa terjadi Tanpa ada、uh, Antisipasi harusnya PN l itu kan disubsidi Harusnya sebagian subsidi itu Dipersiapkan untuk membeli peralatan-peralatan cadangan Apabila terjadi hal-hal emergensi seperti ini Pak Terima kasih Pak Selamat siang Pak Andi Iya siang Bu Iya s i l a k a n Pak Andi Kalau menurut saya Bu ya Proses tender tetap harus Sudah tender aja masih korupsi KKN Apalagi tidak tender Kalau sampai terjadi begitu itu kan Jadi pekerjanya tidak ada planning gitu Tidak ada rencana Jadi semuanya mendadak aja Mana bisa maju negara kita Bu Terima kasih、ya. Pak Sulaiman selamat sore Selamat sore、ya. Silahkan Pak Sulaiman Jadi sebenarnya tender itu dibikin itu kan untuk mencegah Supaya ada terjadinya korupsi、uh, KKN lah ya Tapi ternyata pada kenyataan pelaksanaan di lapangan itu Juga terjadi gitu loh Nah sekarang tiba-tiba ada satu、uh, Di RUT PLN Yang berani mengatakan bahwa キトマサプランガン、パパナキタジャラニナでャイド、パパラギ、プリオブスディア、カロメマンセブサラセマスパンジャラ、ナイミー、メンタリングシニタニアタ、キタママサラグラグ、リスバリニア。 Mental yang kotor itu kita percaya, ini kita terbalik ini sekarang nih.、Hmm. Jadi kita selalu percaya bahwa、oh, dengan mekanisme jalan itu semuanya bersih, tidak akan terjadi begini-begini, ternyata lebih jelek dan lebih kotor dan lebih bau daripada yang seperti diwaksanakan oleh DPRN Pak Adalan Iskan gitu. Terima kasih. Oke,、okay. Pak Edi selamat sore? Selamat sore. Ya, silahkan Pak Edi. Ya, saya pikir sekarang Pak Edi sen t u lagi kayak masuk ke dalam satu lautan yang luar biasa sulitnya ya. Apalagi yang zaman-zaman zaman dulu itu semua kita tahu tendernya barangnya A dikasihnya Z gitu loh jauh sekali Jadi banyak travel-travel yang jelek Nah untuk yang baru-baru ini memang ya, kalau ketentuannya -be begitu ya Sebetulnya pada hal y a n sekarang y e m a n g g a k bisa langsung ambil resiko sendiri Ngapain dia ambil resiko? Apalagi dia bisnismen, dia pasti hitung-untung rugi gitu loh Cuman yang saya sayangkan tuh ya、uh, Dengan sistem tender pun seperti biasa b u s a y a kalau tender itu Bikin tiga p e n a w a r a n y a saya-saya juga gitu loh yang dapat. Yang penting ada bisa、uh, kerja sama-sama orang d a l a m Itu namanya KKN-nya mah tetap ada walaupun tender. Jadi itu mah bullshit banget lah tender itu c u m a buatan.、Hmm. Makanya sekarang yang penting cepat lah. Jangan-jangan ini saya termasuk yang kena padam ini kemarin. Hari、hmm. ini juga daerah Kapuk. Terima kasih.、Oh, Oke.、Okay.